Tuhan kami mengucap syukur akan segala kemurahan dan anugerah-Mu. Kalau di tengah-tengah kesibukan kami boleh mengambil waktu sejenak untuk belajar akan firman-Mu, mengenal Engkau lebih dalam, supaya kemuliaan Tuhan boleh nyata di dalam hidup kami. Danlah sungguh Tuhan, hidup kami hanya bergantung kepada anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur semua perkara ini. Amin. Eh, mari saudara kita buka firman Tuhan di dalam Amsal Fatsal yang kedua. Ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak, dan mengejarnya seperti mengejar harta terpedam, Maka engkau akan memperoleh pengertian Tentang takut akan Tuhan Dan mendapat pengenalan akan Allah Banyak saudara Kita anak-anak Tuhan kerap kali kepingin Mengenal akan Allah kita lebih dekat Tapi tidak tahu caranya Sebab kita kepingin kalau kita dekat kepada Allah, maka kita akan selalu ada jalan keluar. Sebab hidup di dunia ini tidak ada yang tidak punya kesulitan. Dari kita dilahirkan sampai nanti mati tetap ada kesulitan, ya toh? Yang orang mati saja bawa kesulitan. Kubure no? oh, susah lagi. Iya toh? Maka dari itu kita harus belajar dari firman Tuhan Tidak ada seorang pun di dunia ini Kecuali Tuhan Yesus Yang bijaksana, penuh pengertian Kaya raya seperti Salomo ya, Dia kaya kompet segala-galanya Sampai istri pun, sampai zaman pertama Adam sampai sekarang Tidak ada yang, yang lebih daripada Salomo Karena sampai istri pun seribu Jadi tidak ada Manusia tidak ada Punya seratus saja susah Ini seribu Nah, kalau kita perhatikan Orang yang hikmatnya kayak begitu Kenapa Kok bisa punya istri sampai seribu Apa itu Keinginannya Salomo atau Situasi dan kondisi Yang mendorong dia begitu Saya yakin saudara Salomo juga tidak akan pun mau punya istri seribu. Kenapa? Susah. Punya satu jar repot. Apalagi kalau punya seribu, digilir setahun tak habis. Iya dah. T seribu kan tiga tahun baru ketemu lagi. Nah, kira-kira kalau ketemu Istrinya itu, bisa ingat tak? Saya yakin tak bakal ingat. Yang mana? Maka, dari itu saudara, kita belajar. Kita kerap kali diberkati Tuhan, orang seperti Salomo. Pertama kali dia ketemu Tuhan pada waktu dia diangkat jadi raja, dia masih menyadari dirinya bahwa dia itu tidak mempunyai kemampuan kerana masih muda. Maka dia minta kepada Tuhan apa? Hikmat, akal budi untuk bisa menimbang yang benar dan yang tidak. Dan Tuhan berikan. Dan tidak hanya diberikan itu, tetapi ditambah kekayaan dan kemuliaan. Kenapa, saudara? Karena itu kata-kata dia sendiri. Kata-kata Rasul Paul. Kata-kata Amsal, Salomo sendiri. Coba baca di dalam Amsal 22 ayat yang keempat. Orang pintar ngerti, tapi bisa terperangkap. Masuk dalam perangkap itu Salomo. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Nah, Salomo ngarang, Salomo ngerti, Salomo mendapat. Ya, dong. Karena pertama kali dia ketemu Tuhan, dia minta hikmat kebijaksanaan itu kuncinya di mana adalah kerendahan hati. Kerendahan hati, Saudara, Tuhan Yesus berkata apa? Belajarlah kepadaku karena aku apa? lemah lembut dan rendah hati. Karena tanpa kerendahan hati, Saudara, Saudara tidak akan menca dapat mencapai mengenal akan Allahmu. Kerendahan hati ini kuncinya untuk mengenal akan Allah Karena kalau kerendahan hati itu saudara mau belajar Saudara mengenal akan pribadi saudara itu rendah hati Karena kalau saudara tidak mengenal diri saudara sendiri Saudara tidak akan mau menghargai orang lain Kalau saudara tidak merasa kurang, saudara tidak akan mau belajar, betul? Maka dari itu, konsinya itu adalah kerendahan hati. Salomo pada waktu dia minta kerendahan anu hati ini sama Tuhan, dia mendapatkan kekayaan, dia mendapatkan kemuliaan. Nah, maka Salomo bisa menulis begitu. Tetapi saudara tahu, yang diberi oleh Tuhan, berkat yang begitu melimpah, menyebabkan raja-raja di sekitarnya menaruh hormat menghargai dia sehingga setiap putri raja diberikan Salomo, karena apa? kepingin dekat, kepingin punya mantu kaya Salomo maka istrinya seribu dan akibat daripada istrinya yang banyak itu me Ngarahkan hatinya Tidak kepada Tuhan 100% Hal ini kerap kali terjadi Sama orang Kristen saudara Saudara tiap hari Mental Berkat sama Tuhan enggak? Hm? Mental enggak? Lalu Pengenalan saudara sama Tuhan itu sampai ke tingkat apa? kalau Tuhan berkata, pertama kali kamu dan saya bertobat, itu adalah tingkatan apa? Anak. Betul ya? Kamu diangkat anak toh? Nah, anak yang kecil itu selalu minta dah. Minta. Dah enggak bisa memberi, minta terus. Tapi kalau anak itu sudah mulai gede, minta atau minta-minta? Nah, jangan jawab dulu, nggak apa-apa. Kalau anak itu sudah mulai gede remaja, sudah mulai dewasa, mulai pacaran, loh. Hah? Nah, sekarang saya tanya. Saudara ini calon mempelai, nggak? Calon. Calon. Jadi belum jadi mempelai, loh. Jadi sekarang apa itu Han? Pacare toh? Loh, bener enggak? Pacari toh. Nah, sekarang di sini wanita dan laki-laki banyak. Orang kalau pacaran itu minta atau minta-minta atau menghimbau. Loh, sekarang ada orang pacaran dua. Ya, toh? Kaleng mengasihi, lah kamu ini kan pacarai Tuhan calon pengantin perempuan doh. Nah jadi saya bicara pengantin perempuan ini, anu perempuan ini, perempuan ini mengasihi laki-laki itu, laki-laki itu mengasihi perempuan ini. Kalau jadi patah gitu apa beli minta ini, minta ini, minta ini, malu dong ya doh, betul lah. Tapi bagaimana? Kalau lihat barang. Bagus ya, betul tak, betul tak. Yang laki harus <tik> ngerti dong. <tik> nah, kalau dah ngerti, kira-kira bagaimana? <tik> Hah? Ya, ya keterlaluan tu ya dah. Kan? Oh, Wong katanya mengasihi, kalau itu ngomong bagus ya, nih. ya mesti ngerti tu ya. Kepengen, mau beli, le, ya dah, beliin dah. Nah, itu tingkat pengenalan akan bakal suamimu lebih dekat. Kalau anak, itu tidak tidak enggak begitu. Bagus ya, Maha. Mama, mama minta dong, betul? Nah, kamu ini tingkatmu sekarang sudah menghimbau. Atau masih kanak-kanak minta Kalau kamu menghimbau Itu sudah lumayan Tapi repotnya orang Kristen Masih banyaknya ngapa Tambah tidak minta Tapi minta-minta lah -minta. itu tidak malah benar Malah merosot moralnya saudara. Pengenalannya Tuhan payah Nah kenapa Ini contohnya Saudara itu kalau punya masalah Bayangnya tambah banyak atau tambah sedikit Banyak Terus sembayangin minta-minta atau minta Minta-minta gak nah, Kalau minta-minta itu sifatnya siapa Karena Sifatnya pengemis Betul Kalau anak minta Sama bapaknya Lumayan toh, cejeng dapetnya ya. Kalau mau minta-minta dapet berapa? Cepat. Makanya kamu jadi orang Kristen, kerap kali kenapa? Dapetnya pas-pasah. Cepatlah. Kenapa? Karena kamu tidak meningkat dari minta anak, menjadi seorang pacar, menghimbau. Tapi kamu... Bisa menghimbau Kalau kamu kenal baik sama Pacar ini Kalau sudah pacaran Baru bisa menghimbau Nah kamu sama Tuhan Yesus ini pacaran Atau meminta-minta 90% itu peminta Minta Makanya dapetnya pas-pasan terus Lebih-lebih saya kerap kali Ditemui orang Pak saya kalau sebayang kok tidak dijawab-jawab sih pak lo. Kalau pacar itu ada ndak? Yang ngecek ngomong tidak dijawab-jawab ada ndak? Tidak ada itu bukan pacar. Tapi kalau tidak dijawab-jawab itu siapa? Peminta-minta, tidak perlu dijawab tuh. Dan kamu perhatiin, peminta-minta itu kalau kalau minta bagaimana? Nah, selalu kan bilang Kasiani pak ya, nah? Kasiani pak kami gini gini gini Lah kamu kalau sembahyang sama Tuhan Tidak gitu Tuhan kasiani kami dong Tuhan persis. Makanya saudara Kerep kali kita ini tidak menyadari pengenalan kita akan Tuhan ini menurunkan derajatnya Tuhan. Bukan menurunkan derajat kita. Kelihatannya rendah hati. Tapi itu rendah diri. Dan rendah diri itu membuat malu. Bapakmu yang di surga. Bapakmu kaya tidak? Maha kuasa tidak? Nah kok kamu punya mental kok ketakutan terus ini? rendah diri, ketakutan, coba malu, enggak bapakmu? Ku anak siapa sih, Nah, saudara. Maka dari itu saudara itu harus belajar firman, karena firman Tuhan berkata, firmanku yang akan membersihkan kamu. Jadi nah, watak-watak yang seperti itu hilang. Terus, fir dengan kamu membaca firman, maka imanmu menjadi kuat. Kokoh. Kenapa? Karena kamu melihat cara kerjanya Tuhan luar biasa. Tetapi Alkitab tadi berkata, kalau engkau mau mengenal Allah, kamu harus seperti menggali, mencari apa harta karun. Nggak cari harta karun itu susah apa gampang? Hah? Susah. Tapi kamu mau mengenal Tuhan dengan caranya? Tidak bisa saudara Baca firman Gali terus Dan baca firman itu Paling susah, kenapa? Tidak ngerti pertama, kedua Ngantuk Makanya saya bilang obat ngantuk nomor satu itu Alkitab, pasti deh Kalau tidak bisa tidur Tidak usah cari obat tidur Tidak usah susah-susah Baca saja Alkitab Terutama -Anu yang Imamat bilangan Mesti siut-siut tidur Gampang Jadi makanya itu saya bilang kepada saudara Alkitab ini komplit Dari obat-obatan Sampai penyembuh, sampai mujijat Sampai berkat Semua ada Dan saya belajar banyak Firman Tuhan itu luar biasa selalu ada jalan keluar, hebat benar dan Tuhan itu tidak membedakan saudara saudara jangan bilang, nah ya pak tapi kan nyatanya Tuhan itu beda kasih tidak. semua orang dikasihi sama contohnya Salomo, dipilih Tuhan minta hikmat, diberi hikmat ada gak orang yang pintar dan kaya raya dan hikmatnya lebih dari Daniel. Bukan anak Tuhan ada Raja Tirus. Raja Tirus itu kalau Saudara baca di dalam kitab Yehezkiel itu luar biasa hikmatnya. Lebih daripada Daniel. Kayanya luar biasa karena dia ahli dagang. Diberikan khusus loh diberikan oleh Tuhan, jadi bukan karena dia pintar galih tidak diberikan oleh Tuhan, jadi kasihnya Tuhan tuh sama manusia itu semua sama saudara, karena di dalam Yohanes 3.16 bilang apa Allah mengisi isi dunia, jadi tidak dibedakan saudara, tetapi setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangan. Tetapi Alkitab mengajar saudara dan saya, jangan lihat orang lain masuk surga itu tidak gading-gadingan. Sendiri-sendiri. Maka dari itu, kamu sendiri mempunyai misi apa dari Tuhan? Kembangkan. Ikuti. Meng mengikuti aliran daripada kehendak Bapakmu di surga. Pasti engkau diperkati. Sebab apa? Pak? Untuk mengenal Allah, Pikiranannya Allah Itu susah saudara Susahnya gini Saudara ini dilahirkan dalam daging Dunia ya tak? Sedang Tuhan Yesus Itu roh yang menjilma Menjadi daging Saudara Daging Yang juga dilahirkan Di dalam roh Betul tak? Di dalam Yohanes 3 Tuhan Yesus percakapan dengan Nicodemus Bilang apa? Yang dilahirkan dari daging adalah daging Yang dilahirkan dari roh adalah roh Jadi saudara ini punya kelahiran dua nah? Kelahiran daging, tetap daging loh. Kelahiran roh, tetap roh loh. Jadi saudara ini punya hidup di dalam dunia daging Di dunia Tapi hidup juga di dalam dunia roh Karena saudara ini sudah hidup di dalam kerajaan surga Pak Bunda. Sudah Pak Belun? Sudah, sudah, nah benar, pinter Tapi saya mau tanya Ada satu hal yang saudara kerap kali lupa Dan salah persepsi Tuhan Yesus nanti itu datang seperti pencuri Betul? Jadi kalau nanti Tuhan Yesus datang, kamu tahu enggak? Nah, iya makanya itu. Makanya ini tadi saya ngomong perkara kalau mau kok Tuhan bilang ini, ini ini katakan sebabnya apa? Kedatangan Tuhan itu sudah dekat. Nanti anak-anakku itu banyak yang ketinggalan. Tuhan Yesus datang seperti pencuri. Jadi kalau nanti Tuhan Yesus datang kamu tahu enggak? Tak tahu. Tak tahu. Oh, sebagian bilang tahu. Bagian bilang enggak, tapi bingung enggak aku Heh? Loh, kapannya Tuhan Yesus Mau datang enggak apa-apa, itu bukan Urusan kamu Bisa nanti malam Bisa besok, bisa 10 tahun lagi, betul lah. Tapi maksud saya itu Kalau Tuhan Yesus nanti datang Kamu sebelumnya datang Kurang sebelum datang Kamu tahu enggak? Nah kalau enggak tahu itu kan kamu nanti Ketinggalan ngerti ngerti, jadi kalau nanti Tuhan Yesus mau datang, dikasih tahu nggak kamu? Oh, bingung lagi kan? <SILENCIO> Makanya saya bilang baca Alkitab. Di dalam Yohanes bilang apa? Roh Kudus yang ada di dalam diri kita itu akan memberitahukan kepada mu hmm. makanya diperlukan kamu mengenal tentang Tuhan lebih dekat itu-itu. Dan di dalam kitab Tesalonika 1 Tesalonika 5 dikatakan, Saudara-saudara, lho coba kita baca, kita baca. Supaya saudara ini nanti jangan ketinggalan. Nanti kalau ketinggalan kamu nyalain saya. Kamu bilang lah, Pak Yusan tidak enggak, enggak ngasih tahu, lho eh saya enggak mau disalahin. 1 Thessalonica 5. Ayat 1 mulai. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar, bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Ya Lihatlah. Terus ayat 4. Tetapi kamu... Saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Jadi kalau Tuhan Yesus datang seperti pencuri untuk siapa? Untuk orang yang tidak kenal Tuhan Yesus. Tapi untuk kamu Tuhan Yesus datang seperti pencuri, ndak? Ndak! Ayatnya lo yang ngomong bukan saya lo. Tadi bilang doh. Tetapi untuk kamu saudara-saudara hari itu tidak tuanji hari itu tidak tidak apa? Hari itu tidak tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri karena kamu semua adalah anak terang, anak-anak siang. Contohnya begini lo saudara. Kalau ada pencuri Mau datang ke rumah kamu Kamu tahu enggak? Enggak Tapi kalau kamu berjaga Semalam suntuh enggak tidur Tahu enggak kamu? Tahu Jadi perlunya penjaga kan itu Nah, Roh kudus itu di dalam diri kamu tuh Tidur enggak? Enggak Meskipun kamu tidur Tapi dia kan enggak tidur kan? Jadi nanti kalau Tuhan Yesus mau datang, tahu tidak kamu? Taunya bagaimana? Diberitahu oleh roh kudus. Tapi kalau orang yang dikasih tahu ini tidak mau bagaimana? Ya tidak tahu, betul. Heh? Nah, sekarang ini buktinya buat kamu ini, ini kamu sendiri. Kamu mengalami tidak kadang-kadang tengah malam dibangunin ke Tuhan? Seperti ada yang bangunin gitu. Bangun Kamu bangun atau Nah ngantuk. Gitu dah, Nah Bangun sembayang atau Atau tidur lagi Nah Yang doa Itu sudah benar Kenapa Karena dilatih rool kudus Sebab kenapa Tengah malam kadang-kadang kamu tidur Ada gerakan Bangun Bayang Nah macem-macem itu maksudnya Raol Kudus melatih. Kalau kalau nanti Tuhan Yesus datangi tengah malam, kamu dibangunin sudah biasa. Tidak. Tapi tapi kamu kan Terus nanti kalau Tuhan datang sungguan kamu di mana? Tidur. Nah, jadi salah siapa? Ah, makanya itu kalau tengah malam disuruh dibangun, disembayang itu latihan, saudara nah, kadang-kadang kamu kerja sedang kerja sibuk atau sedang apa, nanti kan ada gerakan dalam hatimu, sembayang gitu nah itu sembayang itu berarti kamu dilatih untuk jadi apa? pekah terhadap suara sign, tanda-tanda dari Tuhan itu yang menyebabkan saudara tambah lama tambah kenal akan Tuhan tapi saudara tidak mau karena apa? ya karena ini masalahnya, kita dilahirkan dalam daging kita dilatih hidup di dalam roh susah saudara sebab kita sudah biasa hidup, segala sesuatu direncanakan, jadi. Mau bikin apa? Bikin pola dulu, rencana, jadi. Sedang di dalam Tuhan tidak begitu. Di dalam dunia roh, sitakan firman roh itu menjadi kenyataan daging. Jadi sulit. Dan saudara dan saya harus belajar. Makanya dibutuhkan iman. Percaya akan sesuatu yang belum kelihatan. Itu iman. Nah, tapi orang Kristen salah. Terpali iman. Terimanya salah. Salahnya bagaimana begini. Ini contohnya. Kalau kamu berdoa jadi anak Tuhan. Tuhan... Berikan aku pekerjaan, berikan aku jodoh, ya. Lalu, nanti yang diberikan Tuhan kayak apa oh kamu bisa menerima atau biasane senang dulu baru doa. Wah doaku senang ini loh Tuhan, Benar jodohku ndak? Benar ya Tuhan, bener ya Tuhan. Lalu diimani. Nah Sebetulnya itu iman begitu itu. Kehendak Tuhan atau kehendakmu? Hah? Kehendak kamu, bukan kehendak Tuhan. Kalau kehendak Tuhan, diberi apa? Terima saja. Betul? Dan ternyata, kehendak Tuhan bukan kehendak kita, saudara. Susah, saudara. Saya belajar dengan Tuhan itu secara nyata sejak umur 12 tahun. Saya umur 17 tahun, saya diberikan jodoh belum kenal, tapi malam itu jalan lihat mimpi ada perempuan jalan tik tik tik tik, lalu bilang perempuan lo jalan ini kayak kuda, Sebab dia pakai buntut ekor kuda, kurus, Nah pada pikiran saya, saya besok kalau punya pacar mesti gitar gitu. Nyang moleh gitu. Ditujuhi perempuan gitu ya, saya tidak tertarik toh. Tapi saudara Tuhan bilang, saya bangun saya sembahyang, Tuhan Tuhan, aku kok ngimpi kok ada perempuan jalan aneh sih Tuhan? Tuhan bilang gini, itu judumu Yang benar dong Tuhan, kalau aku kok keping ini Yang gitu. Lah kok mau kasih ITV sih kayak gitu toh, Tuhan. Terus Tuhan bilang, itu terbaik. Nah, kira-kira saudara mau terima enggak? <SILENCIO> nah ini, katanya mau kenal Tuhan. <SILENCIO> tapi tidak mau nurut. Lah bagaimana? Kalau mau belajar kenal Tuhan, ya mesti nurut. Nah, saya nurut. Saya bilang, Oh gitu sih Tuhan, itu terbaik Ya sudah Oke okay, deh Tuhan Tidak saya pikir Ya tidak saya cari-cari Jadi kalau ada perempuan tipis saya cari dah. Nah ini salahnya orang Kristen Kerap kali gitu saudara Kalau sudah dapat firman Langsung matanya cari Tidak bakal ketemu Sebab jalan pikirannya Tuhan Bukan Jalan pikiran. Ternyata saudara tahu saya satu kelas. Dia wakil kelas, wakil ketua saya, ketuanya. Setahun, tidak kenal. Artinya, tidak tahu, tidak lo dia. Bakal judul saya. Tidak tahu saya. Padahal wakil saya. Tapi saya tidak pernah, kenapa? Tidak pernah ketarik. <tuh> Tapi pada waktu akhir kelas, saya duduk di luar, kurang lima menit, karena dia wakil ketua, wakil kelas, dia kan masih menyediakan kapur, saya kasih tugas ini, kamu tugas ini, ini, ini. Jadi dia, karena tahu, ih eh, telat. kapure habis. Dia kan jalan cepat. Dia Waktu lewat di depan saya, kaget. Saya setengah mati. Dek, kaget. Loh, loh kok perempuan ini? Yoreknya persis itu. Pakai ekor kuda. Wah. Hah? Bang, Taman saya bilang, ajar tak jaga? Reda. Malu dong saudara. Ternyata dia. Loh, lah pada waktu itu saya bilang kok dia. Nah dan baru dua tahun kemudian saya baru tahu oh dia tuduh saya. Jadi kalau kamu berjalan dengan Tuhan, kalau kamu dapat firman Tuhan sekalipun. Jangan dibayangi dicari-cari percuma enggak bakal ketemu. Saya alami sendiri. Saya sebab saya dulunya ya mulai ingin perhatian. ada, ternyata tidak ada yang cocok. Karena apa? Tuhan tidak ngomong Nama siapa, namanya siapa, main senda. Cuma lihatkan jalannya tok titik. Sebab apa? Alkitab yang ngomong. Ya, di Amsal. Coba baca di dalam Amsal 15. Jadi Tuhan itu memang senengi Main Gitu loh Suka bikin ketegangan Makanya kenali Tuhanmu Maka saudara nanti hidupmu Luar biasa ini. Amsal 25 ayat 2 Kemuliaan Allah Ialah Merahasiakan sesuatu Tetapi kemuliaan Raja-Raja Ialah menyelidiki sesuatu loh. Jadi kalau Tuhan itu ngomong Saudara jangan Analisa apa Pak? Bingung. Tujuan Saudara, tugas Saudara jalan saja hari demi hari. Kalau kamu percaya firman Tuhan, itu pasti nanti kamu nikmati dan alami. Itu Tuhan. Karena pengalaman saya itu banyak sekali. Nah, setelah saya tahu wah oh, dia jodohku. Nah, saya deketin dong. Lalu jangan kira kalau dideket itu terus kalau Tuhan harus lancar pak Ngawur Tak deketi Malah Ditolak saya Ditolaknya mentah-mentah lagi Waktu dia tahu kalau saya cinta anu Saya mulai deketi Dia bilang apa? Apa? Dia mau sama saya <tuh> Nyakiti hati lagi Dia putih Saya hitam dia bilang kalau dia mau sama saya kelantang dulu. Kalau bisa putih aku mau. Bayangin saudara. Jadi kulit hitam saya dulu kayak orang Irian. Saya ini kalau kulit saya ini punya kelemahan Kalau kena matahari langsung hitam. Kenapa? Karena pada waktu di kandung saya ini dimakan mamah makan jadam. Jadam itu buah anun yang puas luar biasa sehingga saya dilahirkan tuh kayak orang Irian. Karena mobil gugur ini. Jadi saya ini kulit saya sekarang kalau kena matahari, kayak sport ya, Uitam. saya dulu tukang sport. Atletik semua, badminton, bal, football itu saya suka. Jadi saya sama orang irian itu sak setel. Nah dia putih. Dia kena sinar matahari tambah merah. Saya kena sinar matahari tambah hitam. Tadi dia bilang kalau dia mau sama saya, kelantang dulu. Lah saya ya denger gitu kan, sakit, saya lapor sama Tuhan, Tuhan dulu tuh Jodoh yang ngasih model kayak gitu itu, belum belum sudah nyakiti hati, le, tapi Tuhan itu lucu jawabannya apa? jangan sakit hati, terima semuanya itu dengan pikiran yang positif, positif apa? gini, dia putih kamu hitam, kalau kopi to itu dynamic. Susu toh, ya tidak enak. Teh kopi susu sedap loh. Tuhan tu suka guru, saudara. Nah, akhirnya saya bilang, oke okay. gitu, Saya serang terus. Akhirnya kena, kena saudara. Sudah kena jadi pacar saya. Saya pacaran 13 tahun habis itu, pacaran sama dia sampai kawin, nah, saudara kalau kamu nurut Tuhan, itu luar biasa kan dulunya tuh tipis <tik> kong berat badannya 37 terus kering gitu tipis nah, tapi karena sudah kawin lama-lama mekar <tik> <tik> jadi <tik> gitar lho, dapet tau oh. nah, jadi, apa yang saya rindukan dulu Gampang. Jadi perkawinan itu tambah lama, tambah manis atau tambah seneng atau tambah seneng? Enggak, Tambah seneng, saudara. Sudah gitu, tambah lama, tambah gitar. Sekarang gitar bass. <tik> Jadi saya dapetek komplit saudara. Dikasih bonus sama Tuhan. Loh. Jadi hidup kita itu bahagia terus tenang, saudara. Karena beratnya-beratnya badan sekarang berapa? 73. Dulu 37. <gulau> <gulau> sekarang 73. Lah <gulau> ini keciptaan. Makanya istri saya, dia bilang ini, aku mau diet. Kok mau mau diet-diet, gak isah, gak. Nah, percuma, dan sakit semua. Udah, naik mati aja. <gulau> Sebab itu memang rencana Tuhan itu indah. Ngeri tidak. Jadi kalau saudara itu harus mengenal Tuhan, kenali Dia secara pribadi. Sebab kalau kamu kenal, kamu nanti tahu jalannya firman Tuhan kalau berfirman itu bagaimana. Sebab saya ditebak, saudara. Semua anak saya begitu. Iin, Denny, Semi, semua saya ajari. Ini lo pengalaman papa, kamu alami. Dan ngalami semua Luar biasa Baik dalam usaha, baik dalam pekerjaan Dalam jodoh, dalam anak Semua Mereka ngalami Dan peka, Tuhan berbicara Tuhan menuntun langkah-langkah Indah luar biasa Tapi Cara Tuhan bicara Cara Tuhan bertindak Itu tidak bisa kita Deteksi, saudara. Karena merahasiakan itu memang kemuliaan dia. Tapi bagian saudara dan saya melangkah dengan penuh percaya bahawa rencanamu pasti tergenapkan dalam hidup saya. Indah, saudara. Makanya saya itu mengalami semua. Saya mau punya anak, diberitahu. Jadi saya tahu. Anak saya nanti bakal berapa? Tahu. Perempuan, laki-laki. Tahu. Namanya pun diberitahu. loh, Luar biasa dong. Indah. Hidup dengan Tuhan itu bahagia. Saya dipanggil jadi hamba Tuhan. Ternyata saya lulus SMA mau sekolah teologi. Tuhan bilang, enggak sekolah dokter. Loh lucu tak? Saya bilang, loh Tuhan katanya mau jadi hambamu. Ya, nanti kalau sudah sampai waktunya. Loh. Setelah praktek 15 tahun Tuhan sekarang. Copot pelangmu. Jadi penginjil. Loh. Sekarang Ya ya, ya nurut Enak saudara Mau enak sungguhan Makanya hidup dengan Tuhan itu Ngeri-ngeri sedap Ngerinya karena tidak ngerti Jadi tegang Tapi kalau nanti sudah digenepi Wah luar biasa Itu dengan Tuhan Maka dari itu Pelajari firman Tuhan dengan sungguh dan doa yang rutin Jangan Tidak butuh doanya banyak Tidak butuh doanya sedikit Nanti kamu dipepet Terus sama Tuhan sebabnya Tuhan itu pengen ketemu Kamu terus Tapi kamu kalau tidak dikasih masalah Lari-lari Jadi selalu tiap kali Lihat mau lari kasih masalah lagi Mau lari kasih masalah Lalu kalau kamu minta apa-apa sama Tuhan tidak dikasih berkelimpahan Tapi kasihnya apa? Pas Coba kalau dikasih lebih Tidak balik-balik <SILENCIO> Jadi terkasihnya pas Jadi butuh lagi minta lagi lah. <SILENCIO> Makanya kalau kamu selalu dapetin pas Kalau aku dapetin Berlebihan Kenapa? Karena aku kalau punya masalah Aku malah terima kasih Tuhan Urusanmu masalah ini biar terjadi Ngucap syukur pokoknya apapun kamu Pasti baik tapi kalau tidak ada masalah, saya sembah menyembah, mengagungkan, Engkau itu luar biasa, oh Tuhan. Tidak ada orang yang hmm. baik. kayak. Eh. Aku tidak bisa hidup seperti anu di luar engkau. Loh, dia senang tidak? Senang. Makanya kalau minta butuh apa-apa, saya tidak pernah minta. Tapi menghimbau. Makanya pada waktu bulan Februari, sudah krismon, loh, saudara. Saya lihat mobil Galen bagus. Bagus sekarang ini, harganya juga bagus ratusan juta loh. Sekarang 250 juta. Saya ngomong gini ngomong kini tak. Ini mobil bagus Tuhan. Jadi tidak tidak sembayang ngomong. Masuk kalau sama pacarai, diam. Mesti tahu dewek dong. Jaya ya, Isah. Ini om. Tuhan ini mobil bagus. Kalau ngasih kaya gini loh hebat Tuhan. Nah, saya tidak minta tak. Menghimbau saudara tahu, saya keluar dari pameran dia ngomong sama saya nanti tak kasih aku bilang, amin seminggu kemudian saya diberi mobil baru seminggu Bayang. seminggu kemudian saya gak mikir mobil mikir anak saya anak saya punya masalah mau bayar, menutup ceknya 280 juta gak ada duit oke Bayangin Dia lapor sama saya Pak, Pak, Pak Aku kurang 280 Nah, Pak, Pak, saya tidak punya Eh, 10 juta ya punya Tapi kalau ratusan mana punya Hamba Tuhan Ini piye Pak, ya, aku utang Kok oh, apa bank kayak gini, utang Nanti kamu mati, habis Nah, terus biaya, Pak Sembayang Tapi belum dijawab Ya sudah, sembayang Masuk, sembayang Wah, dia ngotot, terus Bayang Tuhan, ini cek oblong, ini Diblokir Saudara, lah saya wong bapak eh. Kan lihat anak situ kan yang bantu. Tak bisa bantu duit, bantu sebayang. Saya masuk kamar. Jam tiga. Bayang, tuan-tuan, Anakku itu butuh 280 juta. Aku tidak punya wong aku hambamu. Tapi, engkau itu kaya ya Tuhan. Aku waktu pergi ke surga, kan lihat Jalanan emas Tuhan. teks emas itu aspalnya emas, krikile emas, waktunya emas, ya toh, aku bilang Tuhan Tuhan, buat kamu krikile itu ya cukuplah tendangan. Nah, saya ngomong gitu loh, saudara. Saya sebayang, ya ngomong ngobrol baik Tuhan gitu, cukup krikile Tuhan tendang, Mau masuk ke kantongku, itu cukup krikile baik, tak usah gelodongan enggak sakrit cengelan. Secara tahu saya selesai jam cepat. Bel berdering. Ya terima. Dia bilang, "Mau cari Pak Yusa?" "Ya, saya." "Pak, saya ini baru dari bank." "Loh, dari bank apain?" "Wong jam 4 kok dari bank?" "Iya, baru pulang, Pak. Jam 3 tepat saya di setengah 3 saya diperintah, jam 3 tepat saya di bank, bank masih buka. Saya minta uang Mengirim uang kamu." Kamu ngirim uang aku? Ya. Berapa? Oke, okay. 400 juta. Bukan family. Bukan orang yang saya layani. Zaman Christmas. 400 juta. Bingung aku. Oh. Loh, nanti dulu. Buat, Buat apa? Ya. Tak tahu, Pak. Nanti saya, saya bayang. Jadi masih ini megang telepon ini. Tuhan ini mau nih apa? Tuhan bilang ini kamu tadi baru sembahyang minta kerikilnya ten, tak tendang kerikilnya tak tendang sungguhan, kamu bingung loh, kamu ya. kaki Lah iya buat apa ini? 280 juta berikan anakmu 40 juta berikan hamba-hamba Tuhan 80 juta kamu punya uang 10 juta? punya tambahi mobilmu tukar sana film baru Karena aku sudah janji seminggu kemudian ngasih kamu, bayangin saudara dalam waktu satu jam Tuhan kirim semuanya bagi Allah tidak ada barang yang mustahil, waktu saya keluar anak saya pagi-pagi bingung saudara, karena hari ini cek sudah datang, waduh piye ya pak aku bilang, kamu butuh berapa sih? Terus dia bilang, 280 juta Kecil tak kita <laughs> Dia bilang, Papa ini kok guru terus Aku ngedek-dekan Siapa yang guru? Aku bilang gitu. Nah ini, ayo pergi bank sama saya tak kasih Tuh, Papa punya dari mana? Kemarin ada orang ngirim Berapa Pak? 400 juta Dan Terus Tuhan bilang apa? 280 juta suruh nasi kamu Wah, kuji Tuhan Papa sebanyaknya bilang apa toh? Aku bilang krikili wei surga jalan mas itu tak on mendang, kok ditendang sungguh. Loh. Loh. Tuhan itu luar biasa, saudara. Jangan takut si kuasa Allah. Dia sanggup Lakukan segala perkara. Amin. Dah kerja ni, ayo bayang, bayang, bayang.